"Älskar Alla, Allah är den ena Guden, och Wa ashadu ingen sharīk. Och jag säger att Muhammad är hans hundrade och hans messias och ingen andra är med honom. Allah säljer honom och alla hans följare och alla ...kita panjatkan, puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT... ...di hari ini kita dapat diberikan kesehatan... ...dan khususnya nikmat iman wal islam... ...yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian... ...yang tidak semua manusia mendapatkannya kecuali hanya mereka yang Allah ridhoi... ...dan Allah berikan... Keberkahan padanya Salamat serta salam Semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi sallam Kepada sahabatnya Kepada keluarga khususnya Dan kepada umatnya Yang senantiasa Dan selalu berusaha Untuk berada Pada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sallam Dan para sahabatnya Nyari Tuhan alaihim ajmain Sesuai dengan tema malam hari ini, maka kita membicarakan tentang pneumonia. Uh, begitu ya. Pneumonia dan penanganan dan tata laksananya ya. Maka pada hari ini sesuai dengan topik yang kita diskusikan dan kita sharing pada malam ini, kita akan membahas tentang pneumonia. Di mana pada kesempatan dua pekan lalu kita membahas tentang diare, maka pada Pekan atau pada hari ini malam ini kita membahas tentang Pneumonia. Kedua-duanya baik diare dan pneumonia mungkin kalau pendengar Radio Indah Siar yang kami muliakan masih mengingat apa yang pernah kami sampaikan. Bahwa kedua-duanya merupakan kondisi penyakit yang saling berlomba untuk menyebabkan kematian pada anak-anak Indonesia. Kallo, inte diari en orsak till dödsfall första, då på av pulmonierna som en orsak till dödsfall första hur Apa yang harus dilakukan para orang tua Bila mana mendapatkan anaknya menderita dengan pneumonia ini Dan bagaimana kata laksananya yang harus Orang tua ketahui Sebatas pengetahuan yang memang sangat berguna Bagi para orang tua Dan yang terakhir adalah Apa hubungannya dan bagaimana korelasinya Pneumonia ini dikaitkan dengan e, covid Pneumonia covid 19 yang saat ini tetap menjadi musuh kita bersama Hadirin Rahimun Warahimakumullah Para penengah Radul Indasyar yang kami muliakan Maka pneumonia sendiri adalah radang paru-paru Yang lebih spesifik lagi adalah radang pada alveoli. Jadi kalau kita membayangkan paru-paru Itu sama seperti ketika kita membayangkan sebuah pohon berserta dengan daun-daun ranting -daun dan daunnya. Maka begitu pula pada paru ada yang disebut sebagai bronkus. Bronkus di sini adalah eh, apa? Seperti dahan begitu ya pada sebuah pohon. Dan kemudian ada yang disebut sebagai ranting, di mana ranting ini dinamakan bronchiolus. Dan ada yang disebut daun. Daun ini kalau dalam di paru-paru namanya alveolus. Nah, pada kondisi anak yang mengalami pneumonia, itu kondisinya berarti dia adanya radang pada di alveolusnya. Artinya pada daunnya itu e, terjadi radang dan infeksi. Bila kita mencermati dengan baik, maka alveolus di sini adalah letak yang paling sentral. Kalau kita memahami bagaimana struktur dari suatu tumbuhan pada e, tumbuhan dan pohon maka daun ini mempunyai peran penting untuk terjadinya fotosintesa, yaitu menyiapkan berbagai macam kebutuhan nutrisi yang kemudian dengan bantuan sinar matahari, daun ini akan bersama dengan klorofil yang ada pada daun itu untuk menyiapkan nutrisi dan perkembangan dari pohon tersebut. Maka pada autiolus, secara normatif hampir sama dengan sebagai fungsi pada daun pada pohon yaitu alveolus di sini fungsinya untuk menangkap oksigen di mana oksigen sangat penting dan sangat krusial bagi tubuh kita tubuh kita tidak akan mampu bertahan hidup bila tidak ada oksigen maka fungsi oksigen inilah yang kemudian ditangkap oleh alveolus dan kemudian dengan alveolus itu masuk ke dalam darah dan di dalam darah itu oksigen digunakan untuk perkembangan sel-sel dan jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita Maka bisa dibayangkan, bila kemudian kondisi alveolus kita itu mengalami radang, maka sudah dapat hampir dipastikan tergantung dari derajat berat ringannya eh, radang pada alveolus tersebut. Bila semakin berat, maka tentu akan semakin sulit oksigen itu masuk ke dalam paru-paru kita. Oleh karenanya, para pengerah yang mulia, maka yang dimulakan Allah SWT, maka ketika kita, kita, kita memahami dengan baik, tentu kita bisa mengerti dan memahami mengapa uh, radang paru-paru atau pneumonia ini menjadi suatu penyakit yang sangat mematikan. Khususnya adalah bayi-bayi dengan rentang di bawah usia 1 tahun, lebih lebih bayi di bawah usia 6 bulan, yang keadaan secara anatomi dan fisiologi paru-parunya tentu tidak seoptimal pada orang uh, pada remaja ataupun pada orang dewasa. Maka penting memahami pula gejala dan tandanya itu seperti apa. Sebelum kita bicara gejala dan tanda, maka penyebabnya adalah berbagai macam hal. Bisa penyebabnya bakteri, bisa penyebabnya virus, bisa penyebabnya parasit, bisa penyebabnya uh, jamur dan lain sebagainya. Namun secara umum penyebab terbanyak pada pneumonia yang diderita anak-anak Indonesia yang sampai menyebabkan kematiannya adalah dua hal. Ya, yang terpenting yang paling banyak adalah dari golongan virus dan yang kedua dari bakteri. Untuk virus sendiri penyebab yang disebab penyebab pneumonia yang disebabkan oleh virus itu cenderung akan self-limited disease. Apa itu self-limiting disease yaitu pneumonia nya yang dengan ketahanan tubuhnya Insya Allah akan mampu uh, menangat uh, secara antibody yang dibentuk oleh tubuh kita akan mampu untuk uh, mengadakan penyembuhan secara internal dari badan kita sendiri. Namun bila penyebabnya oleh bakteri maka di sini memang akan memerlukan tindak lanjut yang lebih Emergensi, begitu ya, karena bisa saja kalau tidak ditangani dengan baik, resikonya anak akan semakin memburuk dan mungkin harus membutuhkan berbagai macam alat bantu pernapasan sampai dengan perawatan di ICU. Alhamdulillah saat ini beberapa penyebab bakteri sebagai penyebab pneumonia itu telah disiapkan adanya beberapa vaksin ya, atau imunisasi dimana dengan vaksin dan imunisasi itu sendiri akan mampu me memantik atau menyiapkan antibodi di tubuh kita sehingga pada saat anak kita menderita suatu infeksi di alveoli yang menyebabkan radang dan menyebabkan pneumonia tadi maka tubuh kita dengan sigap dan dengan cepat mampu melawan berbagai macam bakteri tersebut sehingga kalaupun akan terkena radang paru-paru Tidak sampai jatuh dalam kondisi berat di nilai ta'ala. Bagaimana tanda dan gejalanya? Maka yang pertama karena ini berkaitan dengan ketidakmampuan dari sel-sel alveoli tadi untuk mengambil oksigen, menyerap oksigen. Tentu yang akan kita temukan adalah anak tersebut akan menderita sesak napas. Ja, karena paru-paru berusaha Ketika ada kesulitan dalam mengambil oksigen Maka dia membuat usaha, membuat effort Untuk bagaimana caranya oksigen tersebut Mampu untuk diserat oleh paru-paru Langkah yang diambil paru-paru adalah Dia bernapas dengan cepat Maka akan kita lihat anak-anak kita Ketika kemudian mengalami sesak nafas Kita curiga Mungkin saja anak kita mengerita Ponomoni ini Tanda yang kedua adalah di samping sesat napas, yaitu laju pernapasannya akan meningkat atau yang disebut akibnu. Ya, akibnu itu laju pernapasannya melebihi dari batas ambang batas normal sesuai usia anak tersebut. Ya. Yang kedua adalah adanya retraksi atau chest indrawing atau adanya cekungan dada, tarikan dinding dada. Akibat paru-paru dipaksa untuk bagaimana caranya oksigen harus tetap masuk dan bisa beredar di tubuh kita, maka otot-otot paru akan membantu paru-paru tersebut untuk menyerap oksigen dengan baik. Akibatnya akan kita lihat anak tersebut bisa mempinggian napasnya sesat, maka akan kita lihat akan ada tarikan, ya, jadi dadanya akan cekung ke dalam. Nah kalau sudah sampai cekung ke dalam apalagi sudah ada nasal flare yaitu hidungnya kembang kempis itu menandakan bahwa semua ya, bantuan dari tubuh kita untuk membantu ketidakmampuan paru-paru tersebut sudah digunakan. Artinya sangat bisa dipastikan anak tersebut menderita kondisi pneumonia yang cukup berat atau bahkan berat. Yang ketiga, tanda-tanda awal yang pertama tentu disertai dengan batuk. Ya, batuk bila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi berlanjut kepada proses yang tadi akan mampu menyebabkan anak tersebut menjadi sesak napas. Apalagi pada anak-anak di bawah usia 6 bulan di mana kemampuan saraf batuknya belum tumbuh dengan sempurna. Akibatnya dahak akan sulit untuk dikeluarkan dan di mana bila dahak tersebut sulit dikeluarkan akan uh, Menetap di paru-paru dan dahak tersebut juga akan menghalangi proses eh, penyerapan Dari sel-sel alveoli tadi untuk eh, mengambil oksigen tersebut Yang berikutnya adalah gejalanya akan muncul Bila sesak tersebut lama dan tidak dikoreksi atau tidak ditangani dengan baik Mungkin kita akan melihat anak yang mengalami kondisi ini menderita kebiruan atau sianosis. cyanosis. Ya, kalau sudah sampai sianosis berarti jaringan-jaringan yang vital, terutama otak, ya, anaknya akan tampak letargik, ngantuk, ya. tidak sadar bahkan. Uh, kemudian akan kita lihat juga di daerah mulutnya akan tampak kebiruan, di situ menandakan bahwa oksigen yang sudah harusnya Berada atau mampu mensupply di diarah tersebut Tidak mampu lagi tercukupi Akhirnya muncul cyanosis atau kebiruan di jaringan-jaringan tersebut Tanda-tanda ini harus diwaspadai Apalagi kalau kemudian Kita mendapatkan tandanya anaknya sesak dulu ya, Kalau sudah sesak nafas Jangan sampai kita biarkan Kita harus segera tangani Dan kita segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat di rumah kita Kemudian apa yang harus kita lakukan di rumah? Bagaimana caranya mengatasi atau melihat anak kita dengan kondisi seperti itu? Ya, tentu kita harus waspadai kalau dia dengan demam, selama masih mampu. Ya, biasanya namanya radang tentu disertai dengan demam. Ya, kondomnya itu ada demam, ada batuk, ada sesak, gitu ya. Tanda-tanda nah, ini diwaspadai. Bila ada demam tentu kita Boleh memberikan obat penurun demam Atau penurun panas Dan kemudian yang kedua Segera membawa ke fasilitas kesehatan ketekat Supaya ditangani dengan baik dan cepat Dan tentu Ketika kemudian nanti Ditangani Maka kita bisa akan melihat pada saat UGD Misalnya Anak kita akan mendapatkan Atau buah hati kita atau siapapun Yang kita melihat anak tersebut mengalami kesat Maka akan dipasang Oksigen untuk membantu Uh, Suplai oksigen tersebut di uh, alveoli tadi, dan kemudian bisa saja akan mendapatkan antibiotik, terutama khususnya bila penyebab dari pneumonia ini adalah dari jenis bakteri atau kuman. Dan terakhir, bagaimana hubungan antara pneumonia ini dengan keadaan uh, COVID, ya, yang dimana COVID sendiri juga ditandai dengan gejala sesak napas. Ya. Maka secara normatif, secara keumumannya, siapapun yang menderita COVID-19 dan sudah menderita keterlibatan paru-paru di dalamnya, maka akan terlihat juga gejala yang hampir sama. Bahkan gejala pada orang-orang yang positif terkonfirmasi COVID-19 dan dia mengalami sesak napas sudah dapat dipastikan bahwa kondisi dari paru-parunya memang juga terlibat terkena infeksi dan radang atau yang saat ini kita bahas sebagai pneumonia tersebut. Namun tentu berbeda secara penampakannya dari sisi radiologisnya. Radiologisnya itu apa? Dari sisi ronsennya. Tapi secara umum, secara klinis, gejalanya hampir sama seperti pneumonia atau radang paru umumnya. Yaitu apa? Ada demam, Ada sesak nafas, ada batuk, ada tarikan dinding dada, atau ada nafas cuping hidung, atau bahkan pada kondisi berat dia sudah mengalami sianosis atau kebiruan tadi. Maka tentu ketika kita melihat untuk saat ini, pada kondisi kita sedang mengalami pandemi, bila kemudian kita mendapatkan siapapun dari, dari kerabat kita, Dari orang yang kita cintai Dan kemudian mereka mengalami gejala seperti tadi Maka yang pertama kita harus curigai adalah pneumonia COVID-19 Kenapa? Karena sekarang memang sudah menjadi pandemi Yang artinya Siapapun yang terkena paru-parunya mengalami pneumonia Maka kita harus buktikan dulu Apakah dia menderita COVID-19 atau tidak Oleh karenanya Para pendengar sekalian, bila di antara Anda ada yang berkunjung ke rumah sakit dan kemudian mengalami batuk, mengalami demam tinggi, mengalami kemudian sudah mulai agak napasnya berat, dan kemudian dari pihak instalasi gawat darurat rumah sakit tersebut memeriksa Anda sebagai pemeriksaan yang mengarah kepada COVID-19, tentu ini adalah prosedur yang memang harus dijalankan oleh hampir semua saat ini di rumah sakit yang ada. Kenapa demikian? Karena tadi, karena saat pandemi seperti ini, setiap siapapun yang mengalami pneumonia maka tentu kita harus curigai pneumonia nya adalah COVID-19 sampai terbukti tidak. Kenapa? Karena, karena pneumonia COVID-19 saat ini tingkat kematiannya juga tinggi, ya. Dan cenderung memang makin hari sampai hari ini sudah bahkan antara 14.000 sampai 15.000 yang terkonfirmasi positif dan uh, ratusan, uh, ratusan orang yang uh, mengalami uh, kematian akibat uh, COVID-19 ini. Sehingga tidak perlu kemudian merasa curiga Anda kemudian dipersepsikan di COVID-COVID-kan ya mudah-mudahan tidak berpikir seperti itu. Karena memang demikianlah prosedur yang harus ditempuh setiap rumah sakit untuk memastikan apakah Anda terbebas dari COVID atau bahkan pneumonia yang Anda hadapi sekarang adalah betul-betul pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19. Oleh karenanya, maka para hadirin rahimahnya rahimah para pendengar Radio Indonesia yang kami muliakan, maka saya dalam setiap kesempatan ketika Pada acara ahad malam ini selalu mengingatkan tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya. Selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dimanapun Anda berada. Ya, jangan bersikap lengah. Jangan bersikap acuh. Karena apapun yang Anda lakukan, perilaku yang Anda munculkan dengan perilaku yang Anda perlihatkan dengan bentuk acuh dan tidak peduli, Sungguh itu tidak hanya merugikan diri Anda sendiri, tapi jelas juga akan merugikan orang di sekitar Anda. Dan saya mengingatkan, tetap menjaga 3M. Ya, men mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Titip juga kepada para kru dari Radio Indasiyah, dalam setiap uh, momen dan kesempatan apapun, dalam setiap siaran yang Anda lakukan, mohon, Dengan sangat selalu menyampaikan pesan-pesan ini kepada para pendengar sekalian Supaya tetap menjadi kewaspadaan Dan supaya tetap kita semua diberi perlindungan dari Allah SWT Agar kita tetap sehat dan mampu beribadah dan beramal soleh Sebagai ciri dan bentuk kita sebagai seorang muslim yang baik insya Allah Demikian yang bisa kami sampaikan